Yes. Ya makruhatus saum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Al wa -ma ala ma'ruf wa habibulillah nafa'an jaza'an. Amin. Makruh-makruhnya Makruh puasa. Tsamaniyatun ada delapan perkara. Yang pertama adalah Al al-alaq. Ai maksudnya madhuho biduni ayamfas silamin husyun iljo. Itu mengunyah sesuatu tanpa ada bagian-bagian tanpa ada sebagian bagiannya yang masuk ke dalam rongga badan. Waillah kalau semua masuk ke dalam badan maka hukumnya membatalkan. Jadi maksudnya mencicipi makanan itulah. Atau mengunyah permen karet yang sudah tidak ada rasa manisnya. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi mengunyah sesuatu. Walaupun tanpa ada. Bagian daripada apa yang kita kunyah. Yang masuk ke dalam rongga badan. Kalau semuanya ada yang masuk ke dalam rongga badan. Jelas itu akan membatalkan puasa kita. Tapi ini. Sama sekali tidak ada yang masuk ke dalam rongga badan. Itu hukumnya makruh. Nah, terus gimana kalau semua kita masak lalu kita e, ingin mencicipinya? Nah, katanya, kalau seumpam di situ ada anak kecil yang bisa dipercaya, atau wanita yang haid, yang sedang tidak berpuasa, maka lebih baik dia yang merasakannya. Tapi kalau dia tidak percaya kepada anak tersebut tidak merasakan takut, enggak bisa membedakan antara rasa. Maka boleh, asalkan langsung dibuang. Nah, di saat itulah berarti hilang kemakruhannya, karena lihajah. Nah, jadi, begitu dirasakan, sehingga terasa sudah, pahit manisnya, asin tidaknya, lalu kemudian saya itu langsung berkumur-kumur, sampai tidak ada rasa sama sekali dalam mulut. Nah, itu hukumnya, tidak apa-apa. Tapi kalau semua ada yang bisa menggantikannya untuk mencicipi makanan maka hukumnya makruh kalau dia cicipi makanan. Kalau sudah dicicipi makannya ternyata ada sebagian daripada bagian makanan tersebut yang masuk yang terlanjur masuk ke dalam roga badan ya batal puasanya karena namanya makruh ya harus dijauhi harus dihindari. Tapi kalau semua sudah terlanjur Membatalkan puasanya Maka hukumnya Dia batal puasanya Dan berarti, bukan berarti Kalau sudah batal puasanya Boleh makan Boleh minum ya udah dia harus Imsat gitu Itu artinya Alat jadi mengunyah Tanpa e, Memasukkan sebagian daripada apa yang kita kunyah Di dalam perut kita Yang kedua Zawqut ta'am Nah itu pula Merasakan makanan Iseng Merasakan makanan gitu. Nah biduni hajatin Iseng doang gitu lah dan jadi nunggu buka lama banget, sudah coba-coba ah, sudah maksudnya misalnya, gitu. karena kita kalau puasa pertama apa lagi kan semuanya kita beli, kita letakkan, kita pandang selalu, kita bayangkan serta kita khayalkan nanti kita coba-coba, sudah wadah begitu peduk sudah paling kita makan cuma berapa biji, sudah udah itu sudah terpenggalnya itulah kalau pengen tahu hawa nafsu ya, saat itulah gitu hawa nafsu. Dilihat, puasa pertama, pengen ini, pengen itu, Semuanya disiapkan dan begitu tak mau oté makan sudah sedikit yang dia makan karena semua ada batasnya. Tapi hawa nafsu tidak ada batasnya. Gitu. Terus itu, ghirzu biduni hajati ma adami usuli syai'in il rajaw. Jadi tanpa hajat, tapi kalau hajat tidak apa-apa gitu. Mabus ma ada mehusuli syai'in ila wa amma li fala yukrah Adapun kalau seumpama untuk suatu keperluan maka tidak dimakruhkan Kalau untuk suatu keperluan Terus yang ketiga lahitjam, lahitjam itu men, e, melakukan canduk lahitjam itu hukumnya makruh kalau dilakukan di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena Melakukan canduk di siang Ramadan itu bisa melemaskan badan. Nah, padahal orang berpuasa itu sudah hilang energinya, sudah lemas badannya. Ditambah lagi dia itu melemaskan badan dengan melakukan hijama. Nah, maka akan berkumpul dua hal yang melemaskan badan. Sehingga dapat menyebabkan dia nantinya sakit atau menyebabkan dia nantinya akhirnya membatalkan puasanya fa yakrahu hurujan minal filah apalagi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya melakukan candok pada siang hari Ramadan itu hukumnya membatalkan jadi supaya keluar daripada hilaf itu maka lebih baik tidak dilaksanakan pada siang hari tunggu sampai malam hari gitu gal bali annahu yurisuddafah karena melakukan hijama itu pada siang hari Ramadan itu dapat menyebabkan kelemahan badan Wakamatu krahulahul hijama yukrahulahul anyah jumawi rahul. Sebagaimana hukumnya makruh untuk kita melakukan hijamah, maka yang biasa melakukan hijamah pun bagi dirinya makruh melakukannya kepada orang lain. Jadi hukumnya makruh dengan alasan yang sama. Kemudian tempat menculik bakti istol. Ketika berbuka kita berkumur-kumur. -kumur. Kalau kumur-kumur dibuang airnya jangan jangan dibuang. Itu ada keberkahan. Ada keberkahan di situ. Gitu. Nah, makanya di sini kan, eh, asarul ibadah itu mubarak. asarul ibadah itu artinya bekas-bekas ibadah itu itu adalah mengandung keberkahan. Jangan dibuang. Misalnya lah. Misalnya kalau kita habis uduk, air uduk itu barokah. Oleh karanya kan, kalau kita sakit, bisa jadi. Di antara obat yang kita harapkan dapat menyembuhkan itu adalah bekas air wuduknya atau kamar mandi yang ada di pondok-pondok itu karena itu bekas daripada anak santri, anak santri itu selalu mereka itu berzikir sholat jamaah, ta'at kepada guru hadir taklim, berapa itu pahalanya semuanya sehingga kalau sumpah mandi itu berwuduk di tempat itu mandi tempat itu, airnya itu yang sudah menyentuh badan mereka itu menjadi barokah nah oleh karena ya, di sini juga kokomnya kalau kita itu mulut, kita Masukkan air, kamu-kamu dibuang Jangan dibuang Tapi telang, Masukkan ke dalam Karena kan air ludah yang ada di dalam mulut kita Itu termasuk Yang ada di dalam rongga mulut kita Mulai semenjak tadi ketika kita berkuasa Ngapain kita buang gitu. Kalau kita ikut e, Kedokteran, ikut ilmu medis Maka kita harusnya buang Karena itu tidak sehat Tapi justru dalam agama tidak Itu sehat, itu bagus Dan se selalu kalau sudah ditentukan oleh agama seperti itu, maka pasti akan mendapat hikmah dan sesuai seperti yang dianjurkan. Di balik itu pasti ada hikmah yang pasti akan diketahui nantinya. Nah itu ya. Ayatul harim min alqam faizabu madhihi min barakati ssaum kama qalu sabu sabu wa yqrahu alqu wa zauq wa ihtiyaj wa majba'in indabitain min siam. Dan maka hukumnya mengunyah Makroh hukumnya mencicipi, makroh hukumnya berhijamah, dan makroh hukumnya mengeluarkan air ketika seseorang itu berbuka daripada puasanya, karena hal itu dapat menghilangkan keberkahan orang yang berpuasa. Oleh karenanya kan, biasanya orang itu akan melakukan e, pengobatan maupun keberkahan yang akan didapatkan itu biasanya, Obat yang mujarab itu adalah minumnya itu alarik, minumnya itu alarik itu biasanya gitu. Alarik itu gimana? Alarik itu gini, kita naruh air malam hari, kasih cima atau apa gitu, kemenyan, kemenyan, luban zakar itu, itu kan bikin cerdas sama anak-anak. Imam Syafi'i itu cerdasannya itu itu diantara sebabnya itu seperti itu. Jadi kemenyan putih, luban zakar, luban zakar itu yang kecil bukan yang besar. Masukkan dalam air, dibiarkan, sampai besok pagi. Begitu bangun, jangan nyentuh apa-apa mulut, langsung minum airnya. Nah, itu bikin cerdas. Cuma, kalau kita keseringan, biasanya ambien kita itu kambuh. Jadi panas itu kan di perut, jadi bikin ambien. Nah, sehingga masyarakat itu kan Jadi Dia kalau ngajar itu di bawahnya pantatnya itu di, di, apa, ada suatu tempat. Itu dia bangun, penuh dengan darah itu. Imam Syafi'i dan dia sudah merasakannya lebih daripada 30 tahun namanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang selamat daripada cobaan dan ujian Allah. Tidak ada. Justru dengan ujian itulah dia itu mendalami makom yang tinggi Sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Nah itu itu eh, itu namanya al-riq. Ada juga mubarrat seperti terkenal di kalangan habaib. Kalau mereka minum madu itu madunya itu di apa, didinginkan nah, gimana caranya gini madu, tapi yang dipakai madu hadramut yang madu Indonesia kalau Indonesia sudah di, di, di, di apa di apa namanya dituangkan ke air itu langsung nyatu tapi kalau madu hadramut gak nyatu tetap aja di bawah dia nanti kalau sudah diaduk lama, baru nyatu makanya mahal madu hadramut itu nah, madu yang semacam ini dimasukkan dalam air kemudian ditaruh di atasnya air nanti gak? jadi madu ada ambil gelas, ada airnya kan kasih eh, eh, kasih madu, madunya kan ngedap di bawah taruh di atas tempat yang ada airnya nah, itu namanya mubar rot nah, udah itu, begitu bangun dari tidur, langsung di diaduk aduk, baru minum nah, ini mau berat pakai dingin air dingin semuanya, air dingin bukan air dingin di kulkas, air dingin biasa nah itu mujarab katanya kayak untuk menghilangkan apa segala macam penyakit, mendatangkan kekuatan dan sebagainya itu tapi sekali lagi madunya madu hatramut, bukan madu Indonesia Kalau <laughs> madu Indonesia begitu-begitu ngampur sudah langsung karena encer kalau madu Indonesia, karena apa tawon Indonesia kecil-kecil gitu lah. Tawon Indonesia itu makannya kangkung. <laughs> makanya lemas-lemas. <laughs> orang Indonesia itu kebanyakan makan nasi, makanya lemas. Kalau orang di luar negeri sana itu di Arab maupun di Eropa itu makannya gandum, makanya kuat. Makanya disebutkan di dalam sebuah pepatah, la fil hin murwah wala fil rus, jadi, nggak ada kekuatan dalam nasi. Yang ada itu gulanya tinggi malah. Bikin bermacam-macam penyakit. Nah, makanya kalau kita datang ke rumah seseorang, dikasih makanan, dimasakin, dan sebagainya, nggak usah dibanyakan nasinya. Ngapain makan nasi banyak? Yang penting kan daging-dagingnya itu. <gakai> Ngapain makan nasi-nasinya banyak banget ya. Dagingnya nggak dimakan dong. Kalau kita, kita kan makannya enak terus. Niatanya kalau Ustaz-Ustaz kan di depan. Tapi ada... Ada ada gosida itu apa ya, makan yang enak-enak di depan restoran di depan. Nah jadi kita makan nasi dikit nanti ambil ikannya macam-macam. Ini kan terveyan untuk istri kita nanti pulang ke rumah gitu. Nah jadi jangan jangan ambil yang gak enak -gak enak. Kalau ada yang enak, kalau gak ada yang enak ya jangan nyolong gitu. Jangan ya, maksa diri. Kalau lagi ada gitu. Nah jadi seperti itu nasi itu tidak memberikan kekuatan yang banyak sama seperti orang India, orang India itu harga dirinya kurang orang India di India itu di India tapi bukan orang India yang Muslim, orang India yang yang kafir itu, orang India Muslim sama, gitu. jadi mereka itu tidak menghargai harga diri itu tidak gitu. biasanya seperti itu, gitu. harga diri itu bisa dijual, tapi kalau orang Arab paling tinggi harga dirinya, dia nggak gampang merendahkan diri, anda lihat tuh Berapa banyak, syarife yang punya itu berapa banyak Tapi untuk minta, suruh minta, dia tidak mau Lebih baik seperti ini Tapi dia tidak minta, tapi yang lainnya Biasa aja Karena apa? dia punya harga diri yang sangat tinggi Nah itu syarat gitu Makanya lebih baik kita itu bantu orang yang Di rumah daripada yang datang-datang ke dalam rumah Yang tidak keluar dalam rumah itu lebih, bahas, lebih baik Untuk kita bantu daripada yang keluar Karena yang di dalam rumah itu berarti Afifah itu namanya Terus alghusl bil-ijmas fa law la law kan alghusl wajiban di siang ramadan kita mandi dengan berenang atau menyelam Nah, itu hukumnya makruh karena ditakutkan tanpa terasa air itu akan masuk ke dalam rongga badan apalagi kalau kita menyelam atau berenang jangan kentut karena kentut itu pasti masuk airnya gitu kan ya tidak nah itu dasarkan pengalaman itu semuanya itu <laughs> jadi kalau di dalam kentut nah, nanti tandanya itu ada keluduk keluduk keluar lah itu lagi kentut itu kencing nggak apa, apa kencing nggak tapi kalau kalau kentut nah itu kan membuka jadi membukanya itu yang keluar dari masuk banyaknya masuk gitu. Mau itu buka masuk berasuk dia. Okay, biasanya kalau di kentut di dalam air, perasa dingin perutnya kan. Nah itu yang penting kentut airnya itu <akhirnya> masuk. <guruh> itu berdasarkan pengalaman. Gitu. Sedangkan penelitiannya bagaimana itu belum diterbiti walaupun yang betul kayak begitu. <guruh> bagaimana? Kenapa? Gitu ya? Eh, sama. Saja. Seperti kalau kita, Namanya juga kita e, renang di dalam, kadang-kadang kan telinga sulit untuk kita tidak Mencegah, mencegah air itu masuk kemudian hidung kita kemudian mulut kita, itu kan bersentuhan semuanya, gimana kita mengunci rongga-rongga tersebut lubang-lubang tersebut, supaya tidak kemasukan air, susah hal-halnya nah, hukumnya makro. makro kalau kita mandi dalam keadaan di siang Ramadan dengan cara menyelam atau berenang walaupun mandinya wajib ya, disini walaupun mandinya wajib ya. terus yang ke-6, Ha. Jadi siwak Bagi orang berpuasa itu ada 3 pendapat Pendapat yang mau adalah yang disebutkan di sini Kalau sudah masuk waktu duhur Sudah tidak perlu saya pakai lagi Kenapa? Memakai siwak setelah waktu duhur Itu dapat menghilangkan Baunya orang yang berpuasa Padahal Nabi Muhammad SAW menyebut Baunya orang yang berpuasa itu adalah Lebih harum di sisi Allah melebihi daripada minyak misik Artinya Apa? Kalau kita itu pergi ke sholat Jumat, kita pergi sholat siskol, kita mau ngajar, tambah harum yang kita punya, tambah mahal minyak yang kita yang kita pakai, tambah besar pahala yang kita dapatkan, udah. Jadi kalau sholawat kita berpuasa, lalu kita hilangkan bau mulut kita dengan siwakan itu, itu hukumnya makruh. Kenapa? Tambah bau mulutnya dibiarkan, tapi bukan diapapkan ke orang lain, ya nah itu akumnya ganggu orang itu bisa ganggu orang yang termasuk yang lebih besar dosanya daripada menghancurkan batu tujuh puluh kali itu gitu. karena bikin orang nggak bisa nafas gitu. itu satu pengalaman banget gitu karena makanya kalau serangan serangan biasa aja cium tangan gitulah bolak-balik terserah nggak apa apa tapi jangan pakai cipiki cipika nah, kadang-kadang orang-orang sebagian di kepulauan di Indonesia itu begitu jadi setelah sama, jemtangan, jibika, jibiki. Sambil jibika, jibiki, baca selawat. Baca salawat kan keluar abadnya. Ya kalau <laughs> harus sih, apa-apa ini. <laughs> Baunya Masya Allah. Jadi uh, Allahumma selamat, Allah selamat nah, kita nahan nafas. Mm, nahan nafas gitu. Kan <laughs> nggak nah, nafas-nafas, bauunya Masya Allah gitu. <laughs> nah, jadi, ya, itu, itulah jadi orang berakhlak baik, katanya Abu Yahweh Fattah itu nggak enak. Nah, jadi da'i harus, harus dia mau gimana lagi? Nah, disuruh gini ya, disuruh gini ya gitu. Nah, di diajak cibika waktu kita telepon-telepon nah, kan enggak enak gitu. Sama juga dai gitu. Enggak harusnya dia itu merasa, kalau dia itu merasa, masa dia enggak merasa sih kalau bau mulutnya itu bau gitu. Nah, harusnya dia merasa kalau dia merasa jangan kayak begitu gitu. Nah, atau kalau dia merasa bau mulutnya, kalau bicara itu tutup, nah, gitu. Ini enggak ngomong dekat, udah itu enggak ditutup lagi mulutnya gitu. Dan itu termasuk yang dikatakan oleh Imam Syafi'i walaturi rilil AA di ketuzulan fa'inna syamata telah ada bala'u jangan kau tampakkan sedikit pun daripada aib aibmu bau mulut bau badan itu jangan, jangan kentut depan orang jangan walau pun depan istri walaupun depan suami jangan karena pada suatu waktu nanti akan menjadi cercaan seperti apa asat masih ingat dulu. Waktu pulang dari ngajar, rumah di sana masih. Nggak tahu orangnya masih ada di sini pada awal apa? Berhasil <gulisinya> pulang. Nah, pulang ke belakang, Al-Fakir di belakang. Ini ini di depan. Nah, lagi jalan begitu, dia nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Nggak lihat ke belakang, misalkannya nggak ada orang. Langsung aja dia kentut. Nah, kentutnya aneh lagi. Bunyilah tot tot tot tot tot. <laughs> kan rasanya soalnya terus terus kok secara kedua pagi dahci. tapi sekarang itu, mesti sekarang kalau ingat orang itu langsung ingat kedutnya gitu. Enggak <laughs> sebutkan nama dia <laughs> Okay. Sampai mati pun tidak saya sebutkan siapa di atas Ustaz Afosia tidak akan tahu <laughs> Ustaz pendam sampai ke dalam kubur gitu. Nah, Cuma artinya kan artinya Jadi kita ini hidup dengan memori orang Bukan dengan hidup, hidup dengan memori sendiri Itu tidak bisa dilupakan Masalahnya kita punya memori yang Bukan kita yang mengendalikan, Atas yang mengendalikan. Nah itulah maksudnya Kalau Ustaz lihat dia pasti teringat itu Kentutnya itu Kok bisa ada kentut kayak gitu, apa perempuan kayak gitu? Kentut, gitu. Itu panjang, gitu. <laughs> lihat akibatnya. Akibatnya, Pak, kustasnya sendiri ingat dulu. Kalau dari ini mau ketawa, terus. <laughs> kalau jangan ngeliat orang itu. Nah, beginilah maksudnya. Kalau kita ada kekurangan, jangan ditampakkan. Mau ngopil, lihat dulu kanan kiri. Lihat. Lihat. Makanya kalau kita pakai bantuan seperti ini, hati-hati, jangan langsung pegang bawahnya karena bisa jadi ada ukir dan yang gitu biasanya kan orang mau ukir bil seres seres jadi maksudnya <gifatnya>, maksudnya kalau kalau mau ukir e, mau apa lagi mau ambil congnya dan sebagainya gitu nah, ada, ya nah saya ah. karena mandi aja gitu pem atau habis udu masukkan istirahat dan sebagainya lihat dulu karena ada masih ada tempel sini gitu <gifatnya>, kan malu Tepat suaminya gitu ada upil besar gitu warna hijau gitu. Ah itu maksudnya masabi memadam walatu lililaa di kartuzilan fa'inna syamata telah ada bala. Jadi cercaan orang itu kepada kita nanti itu akan menjadi bala. Jangan jangan ditampakkan sedikit pun tidak tampakkan. Begitu pula bau mulut. Jadi Ustaz dulu Ustaz yakinnya. Namanya berempat itu tidak ada bau mulut nggak ada yang bau ketia ya. karena atau apa nggak saya seperti itu saya nggak pernah lihat bau mulutnya sajadah pujang pernah bau badannya nggak pernah, alhamdulillah dan insyaallah sajadah pujang juga seperti itu dari saat iya kan <laughs> mem uh, jadi sampai uh, dia sendiri heran aku nggak bau bau sih gitu uh, abah berarti uh, ya alhamdulillah dari dulu jaga betul gitu nggak mau kalau udah lagi nggak feeling nggak mau dekat uh, terus ini kan bisa dihilangkan gitu lah Suatu waktu Y Umar itu sakit sehingga dalam satu hari pecah dan hancur sudah keyakinan Ustadh bahwa perempuan itu beda sama laki-laki ternyata sama saja terpikir perempuan itu cantik dan sebagainya sehingga jaga diri mulutnya harum bau badannya juga harum nggak ada yang bau gitu nggak tahunya lagi Ustadh ngantar Keni Umar ke dokter hanya asalkan mau, Ibu ya Mar, Ana bilang, nanti tak bawa ke ke apa ke supermarket, mau dia, akhirnya udah bawa ke daftar, nah, lagi daftar itu, lagi daftar, uh, di mana pak rumahnya Pak ah, kan ngomong, alatnya, masya Allah, baunya, tak tapi tahan ini kesian perempuan tertelantar, perasaan tahan, tahan, tahan, jadi Tuhan Allah udah, oh ternyata perempuan tuh ada juga yang bau mulutnya, gitu, itu yang pertama, sudah pasrah dokter pulang dari dokter ke e, supermarket lagi mau bayar siapa namanya itu kasirnya kasirnya masya allah ini jadi gerak-gerak terus -gerak. terus jadi baunya lebih seperti cabai ya gitu ternyata ada nah, siapa ternyata perempuan oh, baru di cabai juga ya gitu nah itulah jadi ternyata itu adalah sebuah etik yang selalu diingat gitu Memori kita tidak mungkin dilupakan. Oh, ini yang pernah dulu waktu lewat begitu lewat langsung menyebar aroma lidah buaya misalnya. Kan Kalau nampak lagi terus, gitu. Nah, makanya yang seperti itu harus dijaga, jangan sampai tampak. Nah, artinya apa? Harus tahu diri. Kalau kita mau mulut, ya benerin. Mulut itu gimana supaya nggak bau? Lubang itu tutup. Kalau memang ada lubangnya, nggak sikat, tangi gongnya hilang, kian sikat tahan gitu. Nah, kalau seorang mama sudah sikatan, masih ada juga. Berarti karena penyakit dalam, ada penyakit perut, itu bisa menyebabkan bau mulut. Nah, maka hendaknya ada obatnya. gitu Jadi, jadi tidak ada yang ada. Solusinya tidak ada. Gitu. Nah, apalagi perempuan. Perempuan itu adalah sebagaimana disebutkan oleh nenek-nenek tua yang bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika yang bin khattab lagi marah pada istrinya sampai-sampai dia mematakan Inna Nisa'a Syayatin, Fahzari Syayatinan. Sesungguhnya perempuan perempuan setan-setan yang ada yang eh, apa yang ada di sekitar kita yang dititipkan oleh Allah Taala kepada kita maka awaslah kalian waspadalah kalian kepada setan-setan tersebut. Nah, akhirnya kedengaran sama perempuan-perempuan perempuan tua mereka katakan geliat lah yang meromani lah tidak salah yang kau yang kau katakan itu. Terus yang meromani gimana? Inna lisa ar yahina wa mana bhihu sham ar -rayahina sesungguhnya perempuan itu adalah bunga yang baru kuncup siapa sih yang tidak suka mencium bunga yang baru kuncup? Memang nah, eh, jadi itu itu sifat perempuan yang sesungguhnya. Nah kalau bunga tapi baunya tidak wajar, ya tetap aja keindahnya itu kan hilang. Memang <tuh>. eh, oleh karena itu harus dijaga itu ya harus dijaga. Itu. itu diajarkan kepada namuri dan sebagainya sehingga mereka itu benar-benar bisa e memantik perhatian cinta daripada suami. Jangan jadi orang yang... Ini sebutkan oleh, oleh Nabi Alaihi SAW. Jangan eh, kamu jadi seperti orang yang hamqa. Gitu. Orang hamqa itu siapa? Orang yang bodoh. Tidak bisa mengurus dirinya. Pedantuan tidak bisa. Sisiran tidak bisa. Nah, itu itu bukan seorang terpuji. Dia ibadah terus. Puasa terus. Eh, salah. Ibadah sebaik-baik ibadah daripada istri itu adalah menyenangkan suami. Jadi kalau sudah depan. Kalau di, di ketika di luar rumah. Silahkan. Kalau pakai baju korom, baju yang yang apa yang yang hitam-hitam. Baju ninja katanya orang sekarang ini. Silakan. Ya. Nah, tapi kalau lagi di dalam rumah jangan seperti itu keadaannya, Pakai yang seseksi mungkin. Nah, tega, Pak. Nabi sallallahu memuji yang semacam itu di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawajul waludal wadud, fa inni mubahin bikum al-umama al-qiyamah." Kawinlah kalian dengan perempuan yang selalu banyak melahirkan. Nah, yang kedua, selalu bikin senang suami Bikin penasaran sama suami Penasaran apa? Ya, dipikir-pikir sendiri gitu. Nah, jadi itu, itu artinya Wadud itu, jadi bikin suaminya itu e, Selalu, apa Berhasrat kepada istrinya itu wadud nah, Semoga kalian semua termasuk yang wadud, Insyaallah. Termasuk yang menyenangkan Hati suaminya, sehingga kalian Dengan itu, mendapatkan Pahala yang besar, si Jawa Karena itu modal Karena Jawa itu modal, gitu Jangan sebelum mudar ya modalnya itu pakai gitu. <laughs> Terus kemudian nah, itu pendapat yang pertama itu yang yang paling uh, mau tamat. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya para salafun assoleh. Hukumnya itu makruh sampai asar. Yang baik siwak mau mau puasa biasa sunnah mau puasa wajib pokoknya yang baik siwak sampai asar. Masih asar masuk azan asar, sudah jangan siwak lagi. Walaupun untuk sholat asar jangan siwak lagi. Nah, terus ada juga pendapatnya Imam Nawawi dan memang Imam Nawawi itu adalah seorang yang kritis. Tidak suka ee, apa kalau suatu tidak tidak sesuai dengan ijtihadnya maka itu tertat. Dikatakan mana hadisnya? itu hadis tidak bisa dijadikan sebuah sandaran hukum. Sehingga apa? tidak apa-apa. Nah, beliau sampai Imam Nawawi enggak patuh sama sekali. Dari mulai pagi sampai e, sore mau pakai siwak enggak apa-apa. Nah tapi kalau terserah kita, kita mau ikut siapa gitu. Kalau mau tamat, yang mau tamat adalah makruh. Nah enggak makruh sampai zuhur, azan zuhur makruh hukumnya kita pakai siwang karena akan menghilangkan bau mulut. Kemudian di annahu yusibura athal fam, qulu fas fami shaimi. Imam An-Nawawi azam al-farahiyah ini dipilih oleh Imam Nawawi bahwasanya sama sekali enggak makruh. Kamagala Sahibu safadizbas ammistia kusaimin badezawal fathiro lam yukrah wayahromul wisal. Jadi yang artinya, adapun bersiwakan setelah zawal itu hukumnya dipilih oleh Imam Nawawi tidak makruh dan hukumnya haram melakukan puasa wisal, yaitu puasa dua hari berbuka hanya sekali, dua hari berbukanya. Jadi satu hari belum berbuka, hari kedua baru gitu, jadi sambung. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, bahkan kalau bisa, uh, uh, hukumnya haram, bukan makruh, ya? hukumnya haram. Kalau puasa dahar, hukumnya kalau seumpama dia itu bisa mampu tanpa mengurangi hak apapun yang diwajibkan Allah Ta'ala kepadanya berkaitan dengan keluarga, dirinya maupun yang lainnya, maka hukumnya senang. Tapi kalau Bisa mengakibatkan kelalaiannya Di dalam melaksanakan salah satu daripada hak yang diwajibkan kepadanya Maka hukumnya makro Kemudian yang ketujukan Memang dia puasa Memang dia menjalankan Ramadan, tapi Kalau siang tidur dari pagi Sampai kalau sudah jam 5 bangun Apa gunanya? salat duhur bangun jam 12 Tidur lagi nggak jadi sampai jam 5 bangun, nah, sholat asar langsung makan. <gih> ya percuma kalau puasa kayak gitu. jadi puasa itu maksudnya dirasakan rasa laparnya itu dirasakan, ibadah itu adalah sesuatu yang untuk dirasakan. sholat itu dirasakan. gimana sholat itu dirasakan? bacaannya itu dibaca, kemudian direnungkan artinya gitu. ini wajah tuh, aku sekarang berada di depanmu ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Ada di fatura samawati wal-art yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan itu. Allah Ta'ala kita berada di depan Allah Ta'ala, bukan depan Presiden. Pantaskah kita itu dalam sholat kita kemudian terpikirkan dengan hal-hal yang tidak pantas untuk kita pikirkan pada saat itu? Nah, itu artinya dirasakan. Puasa juga seperti itu. Inti daripada puasa itu apa sih? Hikmah daripada puasa. hikmah daripada puasa supaya kita bisa merasakan. Oh, ternyata orang yang enggak punya itu seperti saya sekarang ini ya. Mau makan, tidak bisa. Kenapa? Tidak boleh oleh agama. Sampai ter terbenamnya matahari pada waktu maghrib nanti. Jadi mereka itu bukan merasakan cuma setahun sekali. Tidak, tapi hampir setiap hari. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Kecuali sehari sekali. Itu pun tanpa lauk pauk. Alhamdulillah kita masih ada lauk pauknya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya lihat bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang sangat komplek ini yang sangat mengandung sir dan rahasia ini, serta mengandung kebahagiaan bagi orang yang betul-betul melaksanakannya ini, adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam urusan dunia, undur ilaman wa dunak. Asfal minka itu adalah dunak. Menanya kamu itu melihat kepada orang yang lebih rendah. Urusan dunia. Jangan lihat yang lebih tinggi. Tidak ada syukurnya. Kamu lihat orang yang tidak bisa makan itu kadang, -kadang makannya itu sehari sekali itu pun cuma nasi sama garam nggak ada lauk pauknya. Kamu sih ada lauk pauknya. Alhamdulillah. Yang lihat orang di atasmu ukur dunia. Tapi kalau sandungnya salah nggak? Under ilhaman Huwala Mingka. Kamu harus melihat kepada orang yang lebih daripada kamu. Berapa kamu salawatnya? Bandingkan sama Abi Saeed. Berapa kamu dzikirnya? Bandingkan dengan orang lain. Berapa kamu dakwanya? Kamu merasa capek? Lihat Abi Umar. Abi Umar itu sedikit sekali dia berada di rumah terus jalan-jalan satu hari sampai ke pasar dia keluar ke mal dan sebagainya diberuntukkan, Jadi dia lebih capek sama kita kok kita itu merasa sudah maksimal. Nah gitu. Jadi urusan nasyarat kita lihat lebih yang tinggi. Tapi urusan dunia kita lihat yang lebih rendah. Nah, karena apa kalau kita melihat dia ya, urusan dunia kepada yang lebih tinggi, enggak ada syukur-syukurnya. Nah, ingin tahu nikmatnya sehat? Ah, pergi ke rumah sakit nah jadi yang namanya kenikmatan itu tidak akan terasa nikmat kecuali ketika nikmat itu nggak ada gitulah makanya kita harus melihat kepada yang lebih awal itu urusan dunia, saya urusan akhirat, nah, sering baca managib, jadi kita itu nggak ada gurur, nggak ada ujub, nggak ada kita sudah maksimal dalam masakan ibadah itu lihat bagian malaikat malaikat Allah swt di mana malaikat itu diriwayatkan di dalam masjid Baitul Makmur, Allah menciptakan setiap harinya itu 20 ribu malaikat, setiap hari, sampai hari kiamat tadi. Berapa sudah jumlahnya pasukan Allah itu. Di antara mereka ada yang ceritakan untuk melaksanakan kewajibannya berupa rokok. Rokok begitu terus sampai hari kiamat. Ada yang sujud, sujud terus, sampai hari kiamat. Tidak bergerak lagi. Sudah, sujud, sampai hari kiamat tadi. Nah, namanya mereka tidak makan, tidak minum. Ada yang Diam diam terus sampai hari kiamat tak nafkahnya. Laik sunallah ma'amarohom sehingga pak. Tatkala sudah dipangkitkan lagi mereka kelak pada hari kiamat, apa kata mereka? Galia arab ma'abadna kah keibadatik, wa ma'arohna kah ke Gal maafkan kami semua ya Allah, karena kami tidak dapat melaksanakan ibadah kepada kamu dengan sebaik-baik ibadah. Adalah lebih baik daripada ibadahnya malaikat, tapi mereka mengatakan, dengan yang lebih baik daripada ibadahnya malaikat. Gitu. Apalagi kita. Eh, nah, lihat gimana. Gerakan sholat kita gimana terlalu banyak. Banyaknya gerakan dan sholat itu menunjukkan kepada banyaknya gerakan otak kita. Makanya kalau anak itu nakal, syukur. Kenapa? Berarti anak itu cerdas. Gitu. Nah, jadi anaknya nakal itu cerdas. Kalau anak diam itu perlu ditanya-tanya. Kenapa dia diam? Gitu? Bisa sakit, bisa bodoh, dan sebagainya. Nah, itu anak-anak Alhamdulillah, dia itu karena, karena dia itu gak mau berhenti, pikirannya itu, karena cerdasannya itu, dia pengin gini, pengin gini, aktif, dan sebagainya. Sama, orang kalau lagi sholat, orang lagi sholat itu, pikirannya kan macam-macam, mikir ini, mikir itu, dan sebagainya, ya, sama, siapa? <laughs> jadi itulah, urusan dunia itu seperti itu. Nah, jadi, sholat, dirasakan, sirnya. haji, dirasakan, kayak begini ya, haji. Nah, jadi, eh, waktu itu, Iblis, eh, Nabi Ibrahim melempar iblis ketika dia itu datang ingin e, me mengurangi rasa keyakinannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah yang diwajibkan kepadanya. Oh jadi Nabi Ibrahim saja yang dikatakan Allah dia itu digoda sedemikian rupa sampai dia melakukan seperti yang kita lakukan. Ah dihayati itu dihayati. Eh, saya menjadi Ka'bah ini Ka'bah siapa yang bangun orang besar, mulai malaikat dibuat sendiri sampai kemudian saya berwahim, jadi nasi terus dan sebagainya. Nah, jadi diartikan, dimanai hakikat daripada ibadah kita. Itu diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan dalam syariat ini. Jadi seperti itu. Tapi bukan tidur masa terasa? Tidur nggak terasa. Jadi tidur itu bisa dijadikan suatu obat kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang eh, hati kita sedang galau, pikiran banyak problem tidur nah itu obat tuh tapi kalau lagi kita berpuasa bukan obat malah penyakit gitu makanya kan banyak kemarin itu masuk bulan puasa berpuasa selama 30 hari kok badannya tetap aja ya beratnya ya habis siangnya tidur berarti itu malamnya bergadang makannya lebih banyak ya gimana mau turun nah ha? berat badannya gitu lah Nah inilah orang-orang sekarang, dan itu merupakan sebuah tanda yang disebutkan Nanti di, di antara tanda-tanda mendekatnya -tanda hari kiamat, banyak di antara mereka itu yang gemuk jadi tampak kepada mereka itu gemukan gak orang alimnya, gak dokternya gak masyarakatnya pada gemuk-gemuk semuanya, memang oleh karanya, harus malu dong kita termasuk yang semacam itu kalau bisa, dikurangi gemuknya memang, karena kalau sudah gemuk itu susah, mau diturunkan lagi itu susah, tidurnya banyak penyakitnya banyak, matinya cepat biasanya gitu nah, jadi kalau gak mau, mau cepat mati ya olahraga gitu, Rasulullah itu suka kepada kita itu untuk bergerak, jangan jangan banyak nganggur inallaha yabgudul bato'lah jadi Allah Ta'ala itu sangat benci kepada pengangguran jadi harus ada, pasti ada yang mau dilakukan dengan kita lakukan, yang namanya jalan, jalan, jalan kaki itu itu sudah pahit, paling bagusnya eh, apa namanya Olahraga itu adalah jangan kaki, jangan kaki Sehat badan, enggak nimbun yang namanya gula, kolesterol dan sebagainya Tapi ini enggak mau olahraga, olahraga sambil baca layar Allah, sambil berpikir, sambil baca latih dan sebagainya nah, Jadi dengan seperti itu kita itu berarti menghayati ibadah yang kita lakukan Walhautu fi malayani, berbicara ngalur kidur Itu jadi apa apalagi sampai beribah jelas jelas haram. Jadi ya, makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kan "Amsun yuftinas sha'im". Itu ada lima hal yang dapat membatalkan orang yang sedang berpuasa. Batalkan bukan puasanya tapi pahalanya. Apa itu? Melihat dengan pandangan syahwat. Yang kedua, beribah. Yang ketiga, bernamimah, mengadu domba. Yang keempat, apa? Ha? Al-kizib, berbohong. Dan yang kelima adalah bersumpah palsu. Itu lima hal yang dapat membatalkan puasa e, pahala daripada puasa kita. Nah ini disebutkan. Ini. Kemudian yang kedelapan yang kedelapan adalah tanabur syahwat al-mubaha min al-mutal min al minal muta, minal masmumat, awil mutsarat awil masmuat. Yang kedelapan adalah mengkonsumsi segala hal yang menjadi tuntutan hawa nafsu, bilang. Hendaknya dikurangi, hendaknya di stop, hendaknya diapa di bendung, jadi dipendam, bilang. Walaupun kamu berhak untuk mendapatkannya, apalagi sampai daripada barang-barang yang subhak, apalagi halal. Minel masumah daripada hal yang harum, minyak top dulu, sampai nanti berbuka. Pakai minyak, ketika siang ramadan enggak apa-apa, nggak bakal puasanya, cuma tiba kita tinggalkan. Tinggalkan segala hal yang menjadi urusan hawa nafsu itu tinggalkan. Fem dupa, siang hari pada Ramadan, tidak usah. Minyak, tidak usah. Sampai terbenam matahari. Gitu. Baru kita pakai lagi. Kemudian awil mutsarat, melihat hal-hal yang pandangan. Menglencer pas Ramadan, tidak usah. Deh, Ramadan. Jadi kita hindarkan segala hal yang berkaitan dengan kesenangan hawa nafsu ada yang سماat atau mendengar, mendengar suara musik dan lain sebagainya, maka itu semuanya ditinggalkan dengan harapan semoga kita termasuk yang mendapatkan puasanya dalam keadaan penuh dari awal sampai akhir, itu ibadah dan ibadah yang mengharuskan kita atau yang menjadikan kita akhirnya berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alim. Oke. Okay. masuk ya Ya. ya yang hmm. nggak apa-apa ya. Namanya juga was-was, kalau was-was jawabannya nggak apa-apa. Nah, jadi enggak latar. Emangnya ya, hati-hati orang yang waswas itu. Orang waswas itu adalah termasuk minhustis luar-luar itar kuhu malayakni. Jadi banyak buang-buang waktu. Seakan-akan dia panjang umurnya, tanya sama waswas itu ya, umurnya masih panjang tak? <laughs> Kok sampai buang-buang waktu? Maunya di di apa bohong-boleh sama setan kan begitu? Hmm. Oleh karenanya jadi harus dilantas diobati dan tidak ada pengobatannya. Enggak seorang wali enggak seorang tabib, enggak seorang dokter kecuali diri sendiri yang bisa mengobati. Dirinya sendiri. Gimana caranya? Lawan. Lawan walaupun enggak diterima, walaupun nanti akhirnya masuk neraka, walaupun lawan-lawan terus. Nanti sedikit demi -sedikit, sedikit akan hilang. Apa agi sebabnya itu? Sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau sama ditawarkan, dikasih tahu sama orang yang waswas, -was, dia enggak mau gitu. Waswas -was itu kan sebabnya dua. Kalau enggak kurang akalnya satu, alias sinting dikit gitu Men. Atau kurang ilmunya bodoh pilih yang mana? Ah bodoh atau agak gila dikit gitu? <laughs> ada yang mau ada yang mau waswas -was? itu sebabnya kalau mau waswas -was, jangan waswas -was dalam ibadah waswas -was dalam sholat ko waswas dalam zakat. Eh, bagus itu? Eh anda sudah ngasih satu ke belum ya? Oh belum ah masa lagi kasih lagi hengar ah, apa apa itu? Setiap haripun InsyaAllah tak terima gitu. <laughs> nah itu nawa waswas yang bagus itu waswas bermakna untuk dirinya bermakna untuk orang lain bermakna untuk fuqara nah jangan waswas -was dalam ibadah ataupun dalam hal yang berkaitan dengan adat tapi untuk dirinya bukan orang lain ada juga waswas -was yang berkaitan dengan adat tapi untuk dirinya bukan untuk orang lain ya aku udah makan belum ah kayaknya belum makan lagi ya itu <laughs> itu itu waswasnya nggak untuk waswas untuk orang lain nggak paham apa itu <laughs> nah, caranya gimana lawan Ahudah itu ditambah lagi dengan kita membaca ayat itu yang diajarkan oleh Habib Ahmad Syamsiah atas secara visual kita baca kita pegang dada sulak kiri sambil baca Inyasa uh, Subhanal Malikil Khalik Al-Faal Subhanal Malikil Khalik Al-Faal sampai tujuh kali kemudian dan membaca ayat baca ayat Inyasa Yusyib Kum Waad Ibholkin Jadi Tuwa Mazadikaalillahi Bi'Aziz. Sudah insyaallah kali baca jawab salam waktu insyaallah akan kita gimana ya, gimana ha tumar Semua jawab ini wa qata ba ilaihi ibrahim al-busti kitaban fihi ay aqwar at dajjal ay muqtadi ay aqwar at dajjal ay muqtadi ya man jamaa baina rijal wa nisa hatta dhikril kalau mengatakan, "Gola, صدق في ما قال. Jazakallahu an khaira." Katanya, pernah seorang Ibrahim al busti dia ya, menulis surat kepadanya. Lalu dia mengatakan, "Sejelek-jelek orang yang picik matanya adalah Dajjal. Sejelek-jelek orang yang bid'ah itu. Yang membawa kebid'ahan itu adalah Dajjal karena Matanya Saita Ahmad Arifai kan agak picit-picit. <tentang>, nanti enggak. Dia disuruh hati dikata-katain. Maksudnya. Yang <tentang>, menjam'a binarijal wa nisa hatta zikril khalab bin kalab. Hatta zikril khalab bin kalab. Orang yang mengumpulkan antara laki dan perempuan dalam majlisnya. Sehingga disebutkan anak anjing, anjing, anak anjing. Kalau makar aku kalau saudar, fimaku ada, jaza Allah anna Tapi dibalas oleh dia dengan jaza Allah Benar apa yang disampaikan dia itu. Tak apa marah kapek marah, gitulah. Kapek marah orang kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah tak kok kita marah sih? Harus kita terima kasih kepada dia. Gitu. Nah, oleh karenanya ini salah satu contoh, salah satu tauladan yang harusnya kita pelajari. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita harus lihat kepada sebab dan musabibnya. Musabahnya adalah Allah. Sebabnya adalah dia, harus kita terima kasih kepada-Nya. Supaya dia bertambah kuat keimanannya untuk e, dan apa semangatnya untuk beribadah. Tapi ketika kita dapatkan dari mereka segala perbuatan yang tidak menyenangkan, maka kita lihat seperti nyatanya dan Aman Amatlah kita. lihat bagaimana Abu Yahya Al-Hasani. Jadi dia itu mengajarkan kepada kita untuk jadi orang yang sukses jadilah kau sebagai orang yang sukses di dunia ini sehingga nak, pasaran, sukses menurut wali ini apa saya tanya sukses itu menurut Abi apa? Abi? hanya katanya Abu Yah, bebasan kalau sukses itu adalah kamu meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan tidak ada dosa dengan Allah tidak ada dosa dengan manusia sukses, sukses. <laughs> eh, bukan meninggalkan harta Abu Yah meninggalkan Meninggalkan dunia fara ini meninggalkan apa? Nggak punya apa-apa. Yang dia punya itu sudah. Baju, gamis yang dia punya. <laughs> Karena bukan kesuksesan yang seperti itu yang diharapkan oleh abu ya. Kalian sama abu ya, kayaan kalian daripada abu ya. Karena kalian abu ya, semuanya yang dia punya itu diwakafkan kepada Allah Ta'ala. Hmm, nah itu. Nah jadi sukses itu namanya. Makanya kita itu ketika menghadapi ujian, harus senang gitu. Kita mau diuji. Artinya apa? Mau diangkat derajatnya Jadilah nanti orang sesuai dengan Sumpahnya Nabi Muhammad SAW Maka pasti dia akan bahagia, pasti dia akan Senang, pasti dia akan tambah Sebutannya orang tentang dirinya Dan itu yang akan terjadi, pasti gak mungkin, gak. Ingat kan bagaimana Sinetron pernah kalian lihat Bawang putih, bawang merah Ingat gak? Ingat gak bawang putih, bawang merah? Nah, kan paling sukanya juga lihat Sinetron paling senangnya, itu. Nah itu bawang, bawang putih dalam keadaan hina kan, dalam keadaan sengsara kan, selalu dirugikan, diambil hartanya, diambil haknya dan sebagainya. Tapi akhirnya siapa yang senang? Siapa yang, yang menderita? Ini nah. eh, dia terjadi. Makanya dikatakan oleh Habib Ahmad Albar, bahwasanya dunia itu bagaikan panggung sandiwara. Eh, satu Jadi yang namanya dunia itu, seperti dikatakan oleh beliau ini, jadi sudah ada sutra dalam, naskahnya itu sudah ada, kamu harus gini, kamu kalau sabar, diangkat derajatnya, disebut orang, nanti anak kamu akan dibalas sama orang itu, kamu akan menjadi sebagian sejarah yang baik, terus kamu itu akan dipuji orang, terus kamu akan mendapatkan kebaikan, kebaikan kebahagiaan dari orang, maupun daripada Allah, jadi itu, itu semua yang terjadi, gitu. gak mungkin gak, gak mungkin meleset, sama seperti kalau kita, ini ambil, kita buka, kita tuangkan ke bawah. Tumpahnya ke mana? Ke atas? Ada di antara kita kalau kita ngopil pas keluar emas? <laughs> ada? Ada? Kita ngopil lama-lama, mau dibuat, eh, kayaknya kok keras ya? Oh, mudahnya emas, oh emas, ada dijual, gitu. <laughs> ada kayak gitu? Eh, makanya ada kayak gitu dah? Eh, udah, sesuatu pasti. Udah senatullah. Orang yang baik pasti berjualkan kebaikan. Orang yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan keburukan. Silakan dicoba. Kalau ingin coba, silakan dicoba. Qulumri'in bimakasabah. Rahi' dalam Al-Quran. Yang disebutkan itu dalam Al-Quran. Qulumri'in bimakasabah rahi'in. Setiap orang itu akan menanggung beban daripada apa yang dia lakukan sementara itu. Kalau in khairan fuhair, wancarlan fashan, itu pasti. Jadi kalau orang taat itu terus, nanti senang hidupnya. Kalau sama mama kita lihat di akhir umurnya kayaknya dia sakit, dia merasakan sakit itu senang. Nah, tadi kalau dia itu merasakan sakit dan karena tidak senang berarti itu sakit bukan untuk menghapuskan, bukan untuk mengikatkan derajat tapi menghapuskan rasa. Coba lihat bagaimana. Begitu beliau itu ditulisi surat dengan seseorang, dikata-katai dan sebagainya, maka dia mengatakan, "Benar apa yang dikatakan? Dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Imam Hasan Basri di kata-katai, dia berhibah digibain akhirnya apa katanya masa Basri? kamu pergi ke pasar belikan buah-buahan bawa antarkan kepada dia dan katakan kepadanya Zakarullahfir atas kebaikan yang kau kirim kepadaNya maaf imam Hasan tidak bisa membalas kecuali dengan buah-buahan ini saja nah itu harusnya kayak begitu jadi kehidupan seperti itu jadi ada dua pilihan itu ada penjahat ada orang baik ada pejuang ada penjahat pilihan mana Mau jadi pahlawan atau jadi penjahat Yang penjahat pasti mati, pahlawan terus Mau jadi orang baik Atau jadi orang Jahat nah, eh, Yang di dunia kan seperti itu Yang ini jahat, ini ada suami yang baik Ada suami yang jelek, suami jahat Ada istri yang baik, ada istri yang jahat Ada orang kaya yang jahat Ada orang kaya yang baik Ada orang kaling yang jahat, ada orang kaling yang baik Semua di dunia itu seperti itu Jadi penuh dengan eh, dua hal yang Pro kontra ada yang pro, ada yang kontra. Kita pilih yang mana? Serah. Mobil yang baik ya harus siap semsara. Kan. Nah, mobil yang baik ya harus siap. Nah, Makanya selalu mengajar kepada kita berakhlak yang baik itu enggak ya, enak ya katanya. Kenapa? Penuh pengorbanan. Nah, korban hawa nafsu, eh, korban eh, apa? korban perasaan, korban harta dan sebagainya. Kemudian Barsalah al-jau fihi min hadzal la syai Ahmad. Ila Sayyid Syekh Ibrahim Busthi radhiyallahu amma amaghalu kallazi dzakartu fa innallaha khalaqani lima yasha. Coba jawab lihat isinya jawabannya. Dari seseorang yang tidak ada apa-apanya. Ahmad. Kepada tuanku Syekh Ibrahim Al-Busthi radhiyallahu anhu. Adapun perkataanmu yang kau sebutkan di dalamnya bahwasanya aku ini picik. Sebaik-baik terjadinya orang ada kan Dajjal, ada nah, Dajjal itu kan mirip sama kamu, picik matanya <tid> Apa jawaban dia? Jauh lama galuh kalau di Jakarta. Faizalullah, kalau kanil Mayasha. Allah menciptakan aku dengan kehendaknya. Maaf ya, aku ini tercipta dengan kehendaknya. Jadi kalau aku dengan kehendak aku maka aku tidak memilih yang pucat, yang hitam, yang pentek, yang gemuk. Enggak, nak mahu. Tapi Allah berkata seperti itu. Wasku nufi Mayasha dan aku tinggal. Waskanafiyah Mayasha. Jadi Allah juga memberikan aku tempat tinggal. Di tempat yang diakeh hendaki juga. Wah ini uritumin serakatika. Anda kata dan aku mau mem darimu karena kepertemananmu kepadaku ini adalah kamu doakan aku ya katanya. Walau tuh kalen nimin helmic, jangan kau sunji jauhkan aku daripada kesabaranmu maafkan aku. Gitu. Aku enggan sahabatmu walaupun kamu tidak suka dengan melihat aku yang bermata picek ini maka adanya kamu sabar yang lihat aku ya sabar, <lain> aku ingin berteman denganmu maksudnya masalahnya, gitu lah <lain> coba lihat dalam mahasiswa kita ilai kusti ketika sampai surat balasan itu kepada kusti hama ala wajih fama'arabu aina zahab maka tampak kerumpakan di wajahnya, lalu dia itu tidak tahu kemana pergi Wa albukara garb alfakir li zilatin wako'ad minhu kemudian ee fa qad asha syatiyah bahu wa nama makanahu fa darabuhu wastafu min darbihi thumma ghasha wajhi fawashi alayhi ma waj faqala makanan ila khair akasatduna wa thawab akasatduna al wa thawab jadi kemudian dia itu menyesal dengan cepat dia akhirnya apa dia uh, menyamar sebagai seseorang yang fakir kemudian dia itu mencuri, sagara kan mencuri, akhirnya dia dituduh selundup dipukul-pukul dan sebagainya. Dia enggak tahu kalau itu adalah Imam Syekh Al-Rasyid itu. Untuk apa? Untuk menutupi rasa penyesalannya karena dia sudah menulis dengan hal yang semacam itu. Eh, pun itulah ulama-ulama dahulu ya. Eh. Ini penuduhan itu. Wa ghalafiy maradhi mauti ketika dia sedang sakit sakarat aqbala <tik> alal khalqi bala'un ala aqbal al khalqi bala'un adhim. Dia berkata telah akan datang sebentar lagi kepada makhluk Allah. Suatu balak yang sangat besar. Fadahammatuhu anhum. Maka aku memikulnya. Bukan masyarakat yang memikulnya. Aku yang memikulnya. Wasyaratu bimabagia min umri. Dan aku beli semuanya itu. Dengan yang tersisa daripada umurku. Faba'ani. Maka kemudian Allah menjualku. Wa kana layi tayirul ba'udu amin jismi. Jadi kalau ada nyamuk. Hinggap di badannya tidak diusir, dibiarkan saja. Haji <laughs> mana? Wayam kusulil jarodati izawakat aleh. Kalau sompama ada belalang yang hinggap di badannya dia diam, takut sampai pergi. Karena apa? dia nggak mau gerakan dia itu memberikan eh, apa namanya belalang itu biarkan belalang pergi sendiri. Terus, catatan lalu lihat katafir, nah, biarkan dia itu tetap jadi apa? Sangkarannya itu bernaung dengannya sampai dia sendiri yang pergi. Waizanah mat ala kamihi alhirrah. Waktu solat, kita Kalau sompama ada kucing yang tidur di pakaiannya sedangkan waktu solat sudah tiba, maka dipotong. Dia tak mau bangunkan kucingnya. Bagi nah, saya bangunkan istrinya sampai mengganggu keluarganya. Gitu. kepada kucing aja rahmatnya seperti itu. Lihat Abu Yahya Hasan aja karena diantara manakipnya beliau itu ketika pergi ke masa lembu itu beliau pernah mendapatkan seekor kucing yang terus bunyi neong neong neong dilihat makan ada kasih makanan tidak mau dan sebagainya apa yang terjadi sampai dikasih tahu sama orang yang punya kucing itu jadi kucing ini punya anak anaknya mati nah, setelah anaknya mati itu kan seperti yang kami rasakan air susunya itu keluar bengka. Kalau nah, rasa bengka enggak keluar sakit enggak? Sakit enggak? sakit nah, ya? Oh, saya tidak pernah merasakan soalnya gitu. Hah. Sakit enggak? Ah? Akhirnya apa? Diambil sama Buya itu kucing itu disedot, dibuang, sedot dibuang. Ah, coba. coba dari kita yang mau. Kalau punya istrinya sih mau banget gitu. tapi <tipunnya> ini kucing. <tipunnya kucing. <tipunnya> coba lihat, itu Abuya <tipunnya> bahasa bahasa gitu. Rahmatilullah luar biasa. Itu pula ada seorang daripada uh, masyayih Hadramaut nah, dia itu bernama Al-Hafi Abdullah bin Zahra. Beliau berangkat pernah dari Karim pergi ke Mukalla. Ingin menziarahi menjenguk salah satu keluarganya. Ketika sampai di Mukalla dia bawa sesuatu hadiah dari Karim. Ketika dibawa itu yang namanya buah-buahan bawa bagaimana eh ternyata dia perhatikan ada seekor semut yang dibawa dalam plastik itu. Akhirnya dia sumpah dia kepikiran. Saat itu juga dia langsung balik ke tarim hanya untuk membalikan satu ekor semut. Insya Allah, aku telah memisahkan antara semut ini dan keluarganya. Masya Allah. Itu ada rahmatnya. Kalau kepada binatang, seperti ini, apalagi pada manusia. Nah, itulah yang terjadi pada mereka. Rahmatnya Allah itu, rahmat yang ada pada Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad itu kemudian diwarisi oleh para ulamaknya, para zuriatnya, sampai kepada beliau ini. Jadi, ya rahmat. Rahimuna, ya rahmuhumur, Rahman, irhamu maafil ardi, irham hukum. Nah, semoga kita termasuk menjadi orang yang dirahmati, yang merahmati dan dirahmati. wa idzana mat alaikumhi alhiratu waktas salat gtaahu. Wa idzasallah khatahu. Kalau sudah selesai salat, nah, baru diambil lagi dijahit lagi. Wa idzara apokiran. Dia katakan kalau dia melihat orang fakir yang sedang mencari kutu, nah, kalau dulu orang fakir yang cari kutu, sekarang ustaznya juga cari kutu gitu. Eh, iaqulu, "Laa <laughs> wa Jangan-jangan. Semoga engkau tidak dibalas oleh Allah taala. Jangan, kenapa? Kamu di, kamu bunuh dia kan Dia cari Kalau kita kan beda. Sambil bukan cuma pakai kuku dimasukkan ke dalam mulut, uh, gitu gigit lagi. <laughs> Itu sampai dimasukin mulut tuh apain? Digigit, ah. Astaghfirullah dari dendemnya kurang ajar ni. Berapa banyak uangku habis karena beli sampulkanamu gitulah. Itu kali yang pikirkan sampon ini. Jangan ya. jangan, biar biarkan biarkan. Semoga angkat ini dibalas Allah Taala. Kau tu kecil kok masih mau dilawan. Biarin aja. Dia kan mengambil makanannya dia. Katanya. Ayah gatal kena. Ah, gini aja dia. Akhirnya apa? Wajah Allah kalau wajah apa kita tu lukam lah. Ia guna Allah wa akadat Allah. Syafii Jadi sebetulnya Allah itu ya Allah itu kenapa kok ada ada kutu di atas kepala kalian terutama kalian perempuan perempuan ini. Entah entah entah tidak ada ini ya. Nah, biasanya ustaz yang nanya banyak. Ini saya seperti itu. Ini ini sudah sebutkan kenapa? Orang kalau ada kutunya, harus syukur. Kenapa? Dengan kutu itu, Allah itu akan meringankan abu tosnya. Nah, sifat marahnya itu. Orang akan suka marah, Ah, banyakkan kutunya. Insya Allah akan hilang sifat marahnya itu. Nah, itu. Jadi ada faedahnya. Sudah ngasih manfaat, dibunuh lagi. Pitas lagi. Wada wakalban ajrab. Pernah dia itu mengobati apa? mengobati anjing. Jadi anjing itu kudisan. Bukan manusia, ini anjing, sudah anjing kudisan lagi. Ha. hanya pada pelihara sama dia sampai sembuh kudisannya. Setelah sembuh kudisannya baru dilepas. Nah, itu saya Ahmad Al-Difa'i. Kana akhrajau ahla baldi, yang mana anjing yang kudisan itu dikeluarkan oleh penduduk desa ya. Wa taraba kemudian dipayungi salah satu tetangga itu, Pak anjing itu dipayungi mana-mana. Wa -mana. hawa Wahat tatajarabahu bikerukatin. Kemudian dia beliikan satu persatu kutisnya itu dirawat sama beliau. Wotallahu wat amahu diberi makan, waskahu diberi minum, wassalahu bima insukhin. Kemudian dimandikan dengan air hangat juga. Raudyalanhu anapa nanti. Amin. Makanya dia pantas dapat rahmat Allah. Disebut jadi pantas kalau supama dia itu ketika berziarah kepada Nabi Muhammad SAW maka kemudian bukan hanya dia yang melihat tapi 60.000 orang pekinta beliau ketika berjalan dengan Nabi Muhammad maka beliau melantunkan syairnya fi kuntu ursilha tuqabbilu al ardu anni wa hiya naibati wal an nawbatul asbah ya allah ya rasulullah ketika aku jauh dulu aku selalu mengirimkan nyawaku rohku ke sini untuk mencium pusaramu dan sekarang aku sendiri sudah ada di depanmu, Ya Allah, Maka bentangkanlah, maka sodorkanlah tanganmu, supaya kedua bibir ini merasa mulia dengan mencium kedua tanganmu. Subhanallah. Begitu dia selesai melakukan -sel -sel -sel -sel itu, langsung keluar tangannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dia saja yang melihat, tapi seluruh yang ikut tempat dia melihat. Itu. itu adalah karamah yang mutawatirah Sehingga begitu dia itu sadar bahwasanya itu di lapor depan orang, menyesal dia. Dia pergi ke tempat jalan keluar, dia Tidur di bawah sana, dia matakan aku. Aku bersumpah, tidak aku biarkan orang yang lewat sini. Kecuali harus nginjak dulu kepalaku. Untuk melawan hawa naksunya itu. Gitu. Jadi kalau ada lintas yang baik? Lawan. Abu Dia lagi duduk menerima tamu. Orang-orang besar dari kabilah-kabilah orang Arab. Begitu duduk mereka. Dalam keadaan e, tunduk. Dalam keadaan takut kepada imam Abu saya. Maka dia timbullah di segi Allah. Aku ini sekarang menjadi orang yang mulia. Ini dulu pemimpin-pemimpin ini semuanya ini. Tapi sekarang berada di depanku. Begitu timbul perasaan seperti itu langsung juga langsung dia tinggalkan tempat itu kemudian pergi dia ke rumahnya seorang janda atau seorang anak yatim tempat airnya yang biasa dia itu e, yang biasa apa digunakan untuk meminum dari tempat itu diambilnya diisi air udah itu dibawanya sendiri keliling pasar, ya mudahlah untuk menjatuhkan hawa nafsunya begitulah yang besar hawa nafsu itu kendalikan jadi biarkan mau marah, marah, mau benci, benci, mau iri-iri. Enggak, iri. kita harus lawan. Lawan ikut Nabi Muhammad. Paham? kita di Muhammad. Kalau kita Nabi Muhammad itu karena nafsu. Ya, godaan nafsu itu berkiprah kepada iblis dan setan serta gorun dan haman nauzubillah kita. Semoga kita diselamatkan dan semoga dengan berkat yang majelis ini kita semuanya termasuk dipilih oleh Allah taala, dibersihkan hatinya oleh Allah taala. ...mesti mudah kepada Allah untuk berbuat yang terbaik untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita berbuat baik, berarti untuk kita kebaikannya. Kalau kita berbuat jelek, untuk kita juga akibatnya. Dan semoga kita semua termasuk yang menganggap dunia ini adalah sebuah hal yang harus kita lewati... ...dan sebuah hal yang harus kita jalani sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita... Dan semoga kita semuanya dipilihnya untuk menyambung lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hazmiya, akun yang soleh, alamana salallahu alaihi.